Sebelum sedetan bintang-bintang artis terfavoritnya Jawa Timur. Ada maskotnya Jawa Timur bro. Saya yakin anda semuanya sudah kenal. Asli kelahiran kota Pudak Gresik. Ada Ramayana juga ada Randy Seting. Siapa dia kalau bukan? Yeah, love, bro Iya, yeah. paling ket mau ngempet kepengen munga panggung paling ya.